Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alaih sanih Wa syukur lahu ala tawfiqihi wahtinanih Asyadu an la ilaha illallah wa iddahu la sharika lah ta'ziman misa'nih Asyadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Adda'i ila ridwanih وعلى آله واصحابه واخوانه صلى الله تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصل wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin kunlah alhamdulillah tidak ada satu kata yang pantas kita rangkai di sore yang berbahagia ini melebihi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita Di tempat yang mulia ini Salawat dan salam mudah-mudahan Senantiasa kecerahan kepada Nabi kita Muhammad Beserta para keluarganya Para sahabatnya Para pengikutnya Yang mengikuti beliau dengan istikamah Hingga akhir zaman Alhamdulillah. Di kesempatan yang lalu sekitar satu bulan yang lalu atau lebihnya kita telah mempelajari beberapa hadis dari kitab Bahjatul Qulub bil Abrar, Qurratu Uyuni Al-Ashyar, Syarhi Jawabil satu kitab yang biasa dikenal dengan Bahjatul Qulub bil Abrar karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir al Sa'hi, rahimahullah taala. Dan kita sekarang lanjut ke hadis yang nomor kelima. Al Hadisul Fals. Al-hadis al-khamis hadis yang kelima An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya Qalat Beliau berkata Qultu ya Rasulullah Kulli Islam, Qawulan, La as'alu anhu ahadan ba'adam. Beliau berkata, Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu ucapan. Di dalam syariat Islam ini, yang aku tidak akan menanyakan hal tersebut kepada selain kau. Saya ulangi, beliau bertanya, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan menanyakan ucapan tersebut kepada selain kamu itu pertanyaan atau permintaan beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul aamanu billahi summustaqim." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah." Kemudian beristiqomahlah Itu jawaban S.A.W. Katakanlah Aku beriman kepada Allah Dan beristifomakan Hadis ini Dilihatkan oleh Alimah Fusli Yang mana Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Al-Arba'in an Al nawawiyyah Di nomor yang ke-21 Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fa hadha talaba binan nabiy sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an bil khairin nafii'in wa hadhihi yaitu Sufyan bin Abdullah As-Saqqafi yang kalau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi Al disebutkan maqamnya Lapauknya adalah Abu Amrah. Dan ada yang menyebutkan juga Abu Amr. Seorang sahabat ini meminta kepada Nabi SAW satu perkataan yang melingkupi kebaikan yang banyak. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Mereka kalau bertanya, mereka kalau meminta, itu meminta sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan akhirat mereka. Itu yang paling mereka utamakan. Hal ini juga sebagaimana dalam hadis yang lain. Ada seorang sahabat yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu permintaan. Adakah suatu permintaan yang ingin beliau minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang tersebut atau sahabat tersebut meminta murufatul janda. Beliau ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam. Surga simpanu. Ini perbedaan antara sahabat dengan kita Permintaan mereka itu luar biasa manfaat Kalau ada orang yang berkata kepada kita Coba kamu minta ke saya Kira -kira apa? Kira-kira apa kamu minta? Kalau yang belum punya mobil ya mungkin belikan saya mobil yang belum punya rumah mungkin minta dibelikan rumah. Ya. Yang ingin nikah lagi mungkin tolong carikan saya sebuah ya. rumah. Biasanya nikah lagi itu yang kurang peng yang banyak pengen nikah lagi itu biasanya yang kurang takziah. Jadi kebanyakannya ke kondangan. Ini kondangan hadir terus. Tapi kalau ada takziah jarang hadir. Ya, apa? Sehingga dia hidup apa? hidupnya hanya mengingat dunia Coba sekali-kali hadir ke taksia Sehingga dia ingat kematian ya. Maka dia tidak akan banyak memikirkan untuk nikah lagi ya. Tapi kalau nikah lagi boleh atau tidak? Boleh Asal mampu Baik okay. maka itu bedanya sahabat dengan kemudian yang kedua mereka tahu kepada siapa harus bertanya ini yang penting tidak setiap orang itu harus kita tanya terutama dalam masalah agama ini tidak setiap orang harus kita hanya dalam masalah agama ini Kita kedepankan bertanya kepada orang Yang paling kita yakini akan Keamanahan di dalam agama ini Sekarang Tidak ada Nabi diantara kita Maka kita bertanya kepada para Para ulama kalau ada kita langsung bertanya kepada para para ulama Dan Alhamdulillah sekarang ya para ulama sudah memiliki website resmi yang menerima langsung pertanyaan dari kita Bahkan sebagiannya itu sudah ada yang menerjemahkan Sudah ada yang menerjemahkan Jadi kalau kita kirim berbahasa Inggris ya insya Allah akan disampaikan Syukur-syukur bisa di atau kepada orang yang mungkin di bawah derajat ulama, namun kita ketahui akan amanah ilmiahnya di dalam beragama. Nah, dia bukan ulama, dan mungkin di Indonesia ini sedikit sekali atau Allah alam ada ulama atau tidak, ya yang benar-benar ulama yang mengetahui berbagai aspek di dalam bidang sosial. Walaupun mungkin ada ulama yang sifatnya khusus, tak khusus ya, ulama dalam bidang fikih saja mungkin ada di negara Indonesia. Ulama dalam bidang usul fikih saja mungkin ada. Tapi ulama yang menguasai berbagai macam masalah dalam syariat ya itu jarang kita temukan di negara kita. Maka kita bertanya kepada orang yang paling kita percayai adalah mereka. Tidak sembarang orang kita tanya. Ya. Kalau ada yang senyum ya diantara mereka tanya kepada orang yang paling. Senior. Kalau ada yang sudah putih jenggotnya di dalam mengajarkan kebaikan tanya kepada orang tersebut Jangan tanya kepada orang yang masih. Itu kalau mudah. Oleh katanya Nabi sallallahu ala sahabat-sabat Sabda al-ulama wa rafatul anjiya. Para ulama itu Pewarisnya para Pewarana Innal anjiyah lam waritu dinar Walah jerhamah Para Nabi itu Tidak mewariskan Dinar dan jerham Kalau di zaman sekarang apa? Dolar dan rupiah dan ya, alokatika. Wa illama warizul 'ulama, akan tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadani hasan wa, barang siapa yang mengambil bagian warisan tersebut dan warisan ini bisa kita ambil. Faqad akhada, dan maka faqad apa Maka sungguh dia telah mengambil bagiannya yang banyak dari warisan Nabi tersebut Ini warisan dari Nabi, yaitu ilmu Oleh karenanya, sahabat Abu Hurairah Pernah bertemu dengan orang-orang yang ketika ada halakoh Atau majlis ilmu dari para sahabat Itu ada sebagian orang yang Aja, tak aja. Maka Abu Nuur orang mengumumkan kepada mereka, maukah kalian tunjukkan bahwasanya warisan Nabi sekarang sedang dibagi-bagikan? Maka mereka langsung bersegera kepada Abu Nuur. Kemudian Abu Nuur menjelaskan semuanya sedang dibagi-bagikan di Besit sana. Maka mereka langsung bersegera menuju menuju Besit. Kemudian mereka kembali lagi kepada Abu Nuur. Wah Wahyabul ya, Weron, Engkau adalah orang baik. Namun kenapa Engkau ya mengatakan kepada kami sesuatu yang tidak ada? Maka abu ram menjelaskan sesungguhnya ya majlis-majlis ilmu itu adalah warisannya para nabi. Ini yang paling penting bagi kita. Gizi hati kita, itu, itu dia. Maka Perkara agama ini hendaknya tidak sembara kita tanyakan kepada setiap orang, sebagaimana Allah swt dalam surah An-Nisa ayat yang ke 87 Allah swt baidaja ammum min al-amni awil kaufi an Ketika Menghampiri kepada mereka Perkara Yang membuat mereka Goncang Baik dari hal keamanan Maupun perkara yang takut Ada Allah Mereka bersegera Menyebarkannya Tidak mempastik dulu kepada para ulama Tidak bertanya dulu kepada para Ulama. Walau renduhlah Rasul wa ila Ulil Amri minhum, lalu Membilang yang setanding. Maka Allah Taala mengajak kepada mereka dengan ajakan yang halus. Kenapa mereka tidak menanyakan hal tersebut kepada Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau kepada Ulil Amri minhum. Ulil Amri. Dijelaskan oleh alimam al-Qur'ubi Itu yang terdepan adalah para ulama Ketika ada kata-kata ulamri di dalam Al-Quran yang terdepan adalah para ulama Maka kenapa mereka tidak bertanya Menanyakan bahwa tersebut kepada para ulama La'alimahulladina yastawbitonahullim Yang mana mereka itu akan mengetahui ya, jawabannya dari apa yang mereka ambil dari pelajaran di dalam apa yang mereka pelajari dari apa yang ada di Maka ayat ini memberikan anjuran kepada kita untuk bertanya kepada para ulama nah. Oleh karenanya Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke 7. Fas al-ahbadi kris ini untuk lantau. Tanyakan kepada ahbadi nah, kris, nah, nah. yaitu para ulama, jika memang kalian tidak mengetahui. Okay, kalau ada masalah, terutama masalah-masalah kontemporer. -masalah kalau masalah-masalah klasik, mungkin bisa ditanyakan kepada ahli tafsir. Tahu masalah-masalah yang kekinian ya. masalah-masalah yang masih hangra itu jangan ditanyakan kepada orang-orang yang masih muda menanyakan kepada yang siap tanyakan kepada yang siap karena ya, orang yang sudah tua orang yang sudah lama di dalam bentuk ilmu itu beda jawabannya pandangan mereka itu akan lebih jalan, Oleh karenanya jadi seorang sahabat sabda al-harutatu ma'alqiyadirikun Bahawa hal itu akan berada bersama orang-orang yang besar diantara kalian Para ulama menjelaskan besar dalam hal ilmu dan besar dalam hal pengalaman Besar dalam hal ilmu, tidak mesti tua, tapi dia besar ilmu, luas ilmunya, Dan besar dalam hal pengalaman Karena pengalaman itu tidak ada di bangku-bangku kuliah Pengalaman itu tidak ada di bangku-bangku kuliah Sekarang kalau ada ya, dokter baru lulus kuliah kemarin Dengan IPK yang tinggi di atas ngobrol Namun dia baru praktek satu bulan Kemudian ada dokter yang lain, dia sudah 30 tahun praktek. Kira-kira kalau sakit dokter mana yang dipilih? Yang lama, walaupun mungkin nilai IPK-nya tidak setinggi dari yang junior ini. Kenapa? Karena pengalaman itu tidak bisa diraih di bangku bangku kuliah. Pengalaman itu tidak bisa diraih di bangku-bangku kuliah. Mereka. Dan pengalaman itu menjadikan orang semakin berhati-hati dalam berpindah. Kata demikian juga dengan ilmu Kita lihat siapa yang paling senior di antara ustaz-ustaz kita? Tanyakan kepada kita Ketika ada permasalahan yang membuat kita ya, usil, membuat kita bingung, tanyakan kepada ustaz yang paling senior di antara. Hey. Di sini Rasulullah SAW bersabda: "Alhamdulillah". Kehadiranmu itu aku beriman kepada oh, Iman ini adalah sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita. Eh, hey. bahkan Tanpa adanya keimanan, ada Satu jiwa Atau satu badan itu Seperti mayat yang sedang hidup Baga Gakwa Bawa misi Keimbang Keimbang uh, Bahkan Perintah yang pertama yang ada di dalam Al-Quran Adalah Perintah Yang merintahkan Kita untuk ibadah Yang mana Ibadah itu merupakan bagian dari Badan Apa perintah pertama Yang ada di dalam Al-Quran Ya, ayat yang berapa Al-Qur'an ini juga 21 Allah subhanahu taala berfirman <tinyan> ya ayyuhal nasu zukurul rabbakum kullama ashabukum ingsi wa bidak wa la ilaha illa huwa zatil jalali wal ikram tapi biasanya seperti Allah subhanahu wa taala yang telah itu tadi ayat dari ayat Maka seorang diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah dia tidak akan diterima kecuali kalau dia ya. beriman. Maka ketika kita diperintahkan ibadah, maka sekali tidak lama itu kita harus beriman. Ya. Apa yang dimaksudnya? Iman itu apa? Berdapat dengan Bisa Kemudian Permuatan dengan Anggota Tadani Kemudian keyakinan di dalam Haji Bertambah dengan Ketaatan berkurang dengan Kemaksiatan Itu iman menurut Anggota Tadani ucapan dengan lisan wa amalu bi afkan dengan anggota badan wa aqiqan dengan janaan yakni di dalam hati lazim ditauhidul ukhmani bersama dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tertulang dengan terkhasiat itu berarti iman yang mengangkat berhubung apa sehingga kalau kita meyakini ini Dalam masalah iman insya Allah selamat Dalam masalah Dalam masalah Dalam masalah Bahwa masalah iman ini masuk ke dalam perbuatan Kalau oh, gara-gara ya. -gara Di acaranya adalah saja dia cakap bahasa dan iman itu pun masuk ke dalam jalan di itu. Iman itu tujuh puluh lebih kadar. Allah taala dalam yang paling penting dari iman itu adalah ucapan Allah taala tidak boleh. iman juga masuk ke dalamnya ucapan. Wahadnya Allah, iman atau mana dan iman yang paling rendah adalah ketika kita menghindarkan gangguan dari dari jalan. Walhaya u shukbakin mina iman dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang unsur-unsur terbentuknya keimanan. Itu harus adanya ucapan, perbuatan dan keyakinan nadi. Maula ilahilallah ini masuk ke dalam ucapan. Imam kotal ada akhir tarikh menghidarkan gabungan berjalan ini masuk ke dalam perbuatan. Wal haya'u ushuk ambatunul ini masuk ke dalam amalan. Maka iman seorang tidak akan sempurna kecuali sudah memenuhi tiga syarat. Walaupun terkadang di sebahagian hadis, ketika iman itu disebutkan dengan Islam, maka iman itu masuk ke dalam amalan-amalan bawa -amalan ini saja. Ya, seperti hadis dalam riwayat Imam Muslim, ketika Jibril datang kepada Nabi S.W.T. So jika ditanya, ya, apa itu iman? Maka ya, Nabi Muhammad s.a.w. menjawab apa? Antu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa an tu Yang beliau jawab adalah rukun iman. Kenapa? Karena ketika itu berganding dengan Islam. Ketika iman berganda hingga besar, maka iman itu hanya berkenal dengan amalan amalan hati sahaja. Dan Islam berkenal dengan amalan amalan yang bahagian, yang nampak. Namun ketika iman itu disebut secara sendiri, maka mencakupi amalan hati dan anggota badan. Bisa dihamil, bisa dihamil. Sebagai ulama mengatakan bahawasanya iman adalah perkataan dan perbuatan. Ini benar atau tidak? Ya, iman adalah Paulus Wahamano. Ya, seperti iman yang muda, dijelaskan di hadapan tuan. Iman itu perkataan dan perbuatan. Benar atau tidak? Anda ya? tiga, kalau ini dua, benar atau tidak? Jawabannya, ya. Benar ya, jawabannya tetap Benar, karena kalau Sebagian ulama kita Ketika mereka menyebutkan Pengertian iman dengan Perkataan dan perbuatan Itu maksudnya adalah perkataan Lisan Dan perkataan hati Kemudian perbuatan Hati dan perbuatan Anggota badan Maka tiga unsur ini Sudah terkandung dalam dua hal tersebut Ucapan dan per Kemudian juga yang wajib kita yakini bahwasanya iman itu naik turun. Ya, iman itu naik turun. Rasa tidak naik turun? Rasa ya. Kalau lagi di sini naik atau turun? Naik. Turun. Kalau lagi di pasar? Ya, kadang naik, kadang turun. Ya. Kalau di pasarnya yang Islami, Insya Allah, lah. nah, Tapi kalau pasarnya yang Ya kadang ya, susah kita jaga mata kita. Rasa iman kita turun. Secara dalih kita saja, kita merasakan akan naik turunnya iman. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan Dan ini bertentangan dengan kelompok yang dihimpang yaitu orang-orang ho'arif -orang dan mo'atajirah Mereka meyakini bahwasannya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang Mereka meyakini bahwasanya kalau seorang melakukan kemahsiatan sudah imannya tidak berkurang lagi hilang sekaligus Itu kata orang-orang ho'arif -orang Sehingga mereka mengkafirkan kaum kuslimin ketika mereka berbuat dosa. Itu sebabnya dikatakan mereka meyakini bahwasanya iman itu satu kesatuan yang tidak mungkin berkurang. Ya. Kalau pergi sebagian harus pergi semuanya. Sementara kita tidak, kita meyakini bahwasanya iman itu bercabang-cabang sebagaimana sabda rasulullah rasul, saw. Al imanu biduun madauna syubba. Iman itu 70 cabang lebih. Walaupun sebagai orang, orang mengatakan ini bukan membatasi. Tapi ini menunjukkan akan banyaknya cabang iman. Namun mereka menyepakati bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Tidak hanya satu kesatuan. Ini yang menyebabkan mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka meyakini bahwasanya iman satu kesatuan. Kalau mereka berbuat masyarakat sudah hilang semua imannya. Sehingga mereka menghalangkan darah kaum Muslimi sehingga terjadilah pengkuman di mana mana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman kuarif pemahaman kuarif yang jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam di agama kita. Jangankan membunuh jiwa yang mana nabi semasa besar adalah zawarul ya'amin dawamal Infaq lil rojul muslim. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang membunuh seorang muslim. Jangankan masalah membunuh jiwa, ketika ada salah seorang sahabat yang menyembunyikan anak burung, kemudian induk burung itu berputar-putar di atas kepala Rasulullah Sallallam. Rasulullah Sallam marah, siapa yang telah menjadikan induk burung ini cemas? Allah, syariat kita kepada burung saja sangat perhatian, apalagi kepada jawa manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwasanya ada seorang keszina yang masuk ke dalam surga dikarenakan dia telah memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kemudian juga Nabi Shallallahu Wasallam pernah menjelaskan ketiba-tiba jumroh alim fihiroh ada seorang wanita yang diadili karena satu ekor kucing saja neta yang mana wanita itu mengkurung kucing tersebut kemudian kucing tersebut tidak bisa keluar mencari makan sendiri dan dia juga tidak memberikan makan maka wanita tersebut dihukum di bagi muad di hadapan kuasa Madhub maka syariat kita ini adalah syariat yang datang dengan rasul bertan kewalabi menjaga rahmat bagi seluruh sis. Okay. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tummas Taqim, ya Aminulloh. Tummas Taqim. Katakanlah aku beribad kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Al Imam Ibnu Rajab Al Hakam mengatakan dalam teksnya jangan yang ulum ulum iwalhika memberikan pengertian tentang istiqamah beliau mengatakan istiqamah hiya al istiqamah tuhiyya suluhu siratil mustaqim wahuwa dhinul qaynin min bairi ta'aridin anbu yamnatan wala yasroh istiqamah adalah engkau menetapi jalan yang lurus, engkau menetapi jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Adalah agama yang lurus. Beliau jelaskan agama yang lurus. Minui rita ali dan anbu yamanatan walayakram. Tanpa kita membelok ke kanan maupun ke kiri, itu yang dimaksud dengan istiqomah. Kita menetapi jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa kita membelok ke kanan maupun ke kiri. Wa wa Maka pengertian istiqomah ini meliputi seluruh macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Zahirati wal-Bautinah Baik yang nampak maupun yang kerasa Bunyi Yes Namun sebagian ulama Menambahkan Was-tabak hatta al Ini pengerjaan yang lebih bagus yaitu Kita menetapi jalan yang lurus Kemudian kita tambahkan apa Kita menetapi istighfama itu Sampai kita bertemu dengan Allah SWT Wata'ala itu yang membedakan antara istiqomah dengan ketakwaan. Ada tambahan asbabat ya, al-mamat. Menetapi jalan tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala. Yes, maka ini yang paling penting. Kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Mungkin Di awal kita mengenal sunnah Di awal kita hijrah Kita sangat semangat Melakukan Berbagai macam sunnah Rasulullah SAW. Sangat perhatian Terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur, sampai tidur lagi Hari-harinya terpenuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Namun terkadang sebagian kaum muslimin Seiringnya dia lama mengaji Itu mulai ditinggalkan sunnahnya satu-satu Bikir bagi petang awal dijerah itu tidak terlewat Namun sebagiannya itu, aduh, sibuk bahkan ketika mau dimurajah lagi lo, mau lupa ya, dulu saya hafal ini. Nah ini dikarenakan apa? Dia tidak istiqomah, dia tidak istiqomah di dalam mengerjakan amalan tersebut. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, ahabul amali ilomoh aduahu hawa in qolaa. Sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit yang paling terus menerus yang sangat biasa berkesinambungan walaupun hanya sedikit ada orang yang biasanya sholat malam itu satu rakaat hati tiap hari itu lebih baik daripada orang yang sholatnya sebelas rakaat sepuluh jam namun hanya ya, tahun sekali kecuali di bulan Ramadan. Ya. Maka satu rakaat tapi tiap hari itu lebih baik daripada 11 rakaat 10 jam kemudian ditinggalkan ya hanya satu tahun sekali. Demikian juga dengan kita membaca Al-Qur'an. Itu dengan kita membaca sedikit-sedikit. Ya. Satu rakaat Apalagi berapa terlalu sedikit kan? Ya? Alif lah, mim, betul-betul lagi Besok pagi baca Terlalu sedikit. Minimalnya setengah atau satu halaman Kita baca Setiap hari itu lebih baik daripada orang yang menghatamkan Al-Qur'an satu minggu Kemudian baru bisa menghatamkannya ini Kapan? Di Ramadan yang tahun depan Dan ini banyak ya, ya Kita rasakan kalau di bulan Ramadan itu satu minggu bisa dua kali atau satu minggu satu kali lihatan. Namun kalau di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan di mana? Ya, kalau sendiri ya. Di mana kesibukan kita. Baik. Di sini ada beberapa hal yang membantu kita untuk beristikamah. Yang pertama adalah Hendaknya kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang menjadikan kita ikhlas di dalam beramal. Dalilnya apa? Hadis riwayat umkhori Nomor 3085, ya. ikhlas di dalam beramal. Nabi SAW bersabda, yang di akhir sabda beliau, beliau mengatakan, Inna ahadakum la ya'amalu bi'amali ahlinna hatta ma ba yaqulu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli janna fa puluhan. ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka itu hanya satu langkah saja terus berbuat amalan-amalan neraka fa yasbiqu alaihi alkitab namun catatan lahul mahfudz sudah mendahuluinya bahwasanya dia akan menjadi penghuni Surga, fayah amal ahli jannah, fayah Maka dia pun beramalan dengan amalan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Wa inna ahdakum lai amal di ahli ahli jannah, hatta ma yakum bayna muwa bayna dirah, fayathibu anilina fayah amal di amali ahli jannah, fayah di surga. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli -amalan surga. Jadi kalau kita lihat orang yang saleh ya. kalau salat hisab pertama Kemudian salat malamnya kalau kita lagi lihat sih bagus baca Qurannya bagus. Fa yaslubu alaihi alkitab namun catatan di lahul mahfuz sudah mendahulinya bahwasanya dia akan menjadi penghuni neraka. Fa ya'malu bi'alla li ahli ya ahli an Sehingga dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Di akhir hidupnya, maka dia pun menjadi penghuni neraka. Oleh karenanya, di dalam riwayat lain disebutkan, kenapa sebab orang ini bisa dijadikan sebagai penghuni neraka? Padahal dia beramal dengan amalan surga. Maka kata para ulama, dikatakan, Orang ini tidak ikhlas di dalam beramal Iba mencari di manusia atau mencari hal-hal yang lain Yang bukan tujuan yang murni karena Allah subhanahu Sebagai Sebagaimana dalam beriwayat yang lain Fiibar ya robu minnas Dia beramal dengan amalan nah abis surga hanya dalam hal-hal yang dilihat oleh manusia dalam riwayat lain jelaskan dia beramal dengan amalan ahli surga hanya dalam hal-hal yang dilihat oleh manusia kalau tidak dilihat dia tidak beramal dengan amalan ahli surga sehingga dengan hal tersebut ya dia menjadi penghuni neraka disebabkan di akhir amalannya dia beramal dengan amalan ahli Karena kan nabi saw sudah bersabda di dalam riwayat Bukhari, Wa in amal ahlul kawatim amalan itu tergantung ujungnya. Amalan itu tergantung ujungnya. Ini yang pertama, ikhlas karena Allah subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana di dalam riwayat yang sahih dari jalan Anas bin Malik beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru an yaqul Nabi sallallahu itu banyak berdoa dengan ucapannya yang paling baru sabit polbi ada jadi wahai zat yang memulak balikan hati tetapkanlah hatiku di dalam agama. Ini termasuk doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian perkara yang ketiga adalah terdakur hubil istiqomah. Kita mengingat-ingat tentang keutamaan istiqobat. Sehingga dengan hal tersebut, kita akan terpacu untuk beristihqobat. Di antaranya, sebagaimana di dalam ayat pusilat yang ke-30. Di surat pusilat ayat yang ke-30, Allah subhanahu wa taala mengibatkan tentang keutamaan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berhormat, inna alladhi lakawlun hudhu lakawlun matahawlun tadalad dalal alimul malakikatu ala adhaawlun wala Ya, Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka beristikoman. Kita lihat, ayat ini senada dengan hadis yang barusan kita. Dengar, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian mereka beristighomah. Apa hasilnya? Tada'as zallu alaihimul malaiqatu allah ta'ala tanzihi. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Kapan? Ketika mereka menghadapi sakaratul hauqun. Ya, ini utama yang yawak luar biasa. Para malaikat akan mendatangi orang-orang yang beristiqomah ketika mereka menghadapi sakaratul mu'min. Apa yang mereka ucapkan? Tatanazalul maulala iktu Allah taqwalatul janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih. Para ulama menjelaskan. Bahwasanya, Janganlah kau takut dengan apa yang akan kau hadapi dari peristiwa hari kiamat. Oh. Tidak usah kau takut terhadap apa yang akan kau hadapi dari peristiwa hari kiamat. Dari kebangkitan, dari padang maksa, kemudian perlindungan amal, dan seterusnya. Tidak usah kau takut. Buatlah kau dan jangan kau bersedih terhadap... Apa yang telah Engkau tinggalkan dari perkara Dia, sesungguhnya Ini keutamaan yang luar biasa. Ketika Dia di dunia, sudah dikabarkan bahwasanya Dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Wada'amu, wata'ala. Siapa yang mengabarkan para malaikat untuk waktu yang mulia, Alladinalaiyakumullahamadhum wa yaqatun dan bayyimun. Itu makhluk yang tidak mungkin bermanfaat kepada Allah. Dan yes, Mereka sedang biasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu yang ke tiga. Yang keempat adalah al-bakru an-yurfi tsawlih mencari teman yang soleh. Ini sangat membantu kita untuk beristiqomah. Berikutnya. Kita harap mendapatkan aso ibu sahib teman itu akan menarik hanya beda satu huruf aso ibu dengan so sahib dengan sil aso ibu sahib teman itu akan menarik oleh karenanya nanti allahumma alaihi wasallam pernah bersabda almaru aladini kalini Seseorang itu tergantung Dari agama temannya. Kalau agama temannya baik Akan memberikan pengaruh Kebaikan kepada teman-teman Kalau agama temannya buruk Akan memberikan pengaruh Kepada agama teman-teman Kemudian yang setelahnya Adalah menuntut ilmu agama Menuntut ilmu ada okay. banyak diantaranya adalah hadith yang biasa kita dengar man salakat walipan yang kami sempit di ilman sahalullah barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan Dengan ilmu tersebut jalannya menuju Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Ini keutamaan yang besar Ketika kita duduk-duduk Berbanyak ilmu seperti ini Hakikatnya kita sedang Mencari jalan surga Yang terpendek Jalan pintas menuju surga Itu ada pada Menuntut ilmu Salah oleh karenanya Imam Muhammad pernah mengatakan al-qura ya'udhuu sayyi'in ilfasal. Menurut ilmu itu tidak ada tandingannya. Kalau memang benar niatnya. Menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya dari ibadah-ibadah yang lain. Apa ketika niatnya baik? Ketika niatnya baik. Kenapa? Karena seorang tidak akan mengetahui apa yang haram, apa yang haram kecuali hanya dari seorang tidak akan mengetahui siapa paruhnya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tindakannya kecuali dari ajarannya. Maka kewajiban ilmu manusia sangat besar. Oleh kerana dari sorsa berbesar dan manukoro jafuqala bilfikala bilkini fawwir fihad hada yang diatur dalam peradusan. Barangsiapa yang berbuat dalam rangka menuntut ilmu maka semuanya dia sedang ber di jalan Allah sampai dia pulang surga. Maka hakikatnya kita sedang jalan. di jalan Allah sebagaimana-Nya taala. Dikatakan jihad itu terbagi menjadi dua. Para ulama menyebutkan jihad terbagi menjadi dua. Al jihad bisinan wal jihadu ya jihad bil qalam. Jihad dengan senjata kita melawan atau berjihad ya, Melawan orang-orang kafir Dengan jihad yang bersar'i Itu di bawah pemerintah yang sah Atau ya, Memenuhi syarat syarat jihad yang lain Seperti bahwasannya ya, Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan kemudian yang berkenaan dengan harta benda itu tidak boleh dibagikan kecuali di bawah pengawasan terus dan jihad, ada jejak-jejak pihak di sana. Maka ketika jihadnya yang sah itu menjadi amalan yang luar biasa. Itu juga yang pertama, jihad dengan jiwa. Yang kedua adalah jihad dengan pena-pena kita. Ya. Hakikatnya kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik. Hey. Saya terasa tentang pendukungan pada itu memiliki kitab Asroba 10 Kaya yang di dalam 10 hal penting yang berkenaan dengan kasih cukup waktu ini berapa lagi nih ya cukupkan saja dulu setengah jam lagi gimana pertanyaannya silakan kembali silakan Ya. Kenapa masyarakat itu Tergantung dengan Pasalah dunia dan pasalah Ekologi ya, Itu tergantung Di mana masalah? Itu tergantung Di mana nah, Kita lihat para sahabat Ini kan ini Komah mereka dengan ekonomi. Bersama di antara mereka Ada yang Hanya berlipi dua kali Ali bin itu adalah seorang yang kasurnya itu adalah karung yang biasa dipergunakan di siang hari sih malam bayangkan karung yang biasa dipergunakan untuk mengangkut barang di siang hari itu adalah kasur ada di antara kita yang seperti itu? tidak ada kita semua tidur di atas kasur ya minimalnya matras lah bangunannya. Anak tidak ada sesuatu, namun hal itu tidak menjadikan nah. alim baca bali tidak berdisiplin. Maka ini kembali kepada tujuan masalahnya. Semakin kuat iman seorang maka dia semakin berdisiplin mengenai mana pun ujian masalah ekonomi. Hmm. Dan kita meyakini bahwasanya man Awwaloo wa mina, eh awal bahuwuruh barang siapa yang melihat dan suarutu kata Allah. Maka Allah akan gantikan dengan energi Baik Walaupun ini bukan hadis ya. Namun ini sesuai dengan nasmas yang ada Ini bukan hadis sebenarnya. Ya. Walaupun ada yang mengatakan ini hadis ya. Namun hadisnya ya, Lemah atau bisa jadi palsu. Namun perkataan ini benar maknanya Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan itu kita rasakan sendiri. Ya, ketika kita meninggalkan satu kata Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka tinggal keimanan kita. Ya. Dan kita nah, itu jangan sih. bermain manipulator dengan iman sehingga lebih baik. Ya benar betul atau kalau bermain manipulator ya kita tahu. Tapi kita Bermain mahala dengan umum subhanami wa ta'ala Yang kalau dulu kita kerja di PT atau di e, bariyalah riba Dari kita tidak 10 tiga Tapi sekarang saya datang kembang satu koma satu Sepuluh-sepuluh saja Bukan itu yang kita lihat Tapi keberkahan kita yang Kebarangan yang kita cari Mungkin ketika kita mendapatkan gaji Yang sebelum dunia itu Habis terus Kemudian anak-anak kita tidak nurut sama kita Istri kita tidak nurut sama kita Walaupun gaji kita besar Tapi dalam posisi seperti itu Apa bahan gaji kita Sebaliknya Kalau gaji kita hanya 1,1 ya Tapi Makan cukup Istri sore Anak baik Apa yang kita sudah mulai mati berhidung, maka, maka istikomah itu yang tidak dipandang atau tidak diukur dengan harta. Kalau memang istikomah itu diukur dengan harta, tentu biar-biar itu harusnya menjadi orang yang paling istikoma. jangankan istikomah, hidayah saja tidak penting. Dan kita lihat bagaimana para sahabat mereka itu kebanyakannya miskin, fakir. Namun orang-orang fakir, orang-orang miskin itu keutamaan yang besar itu si Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena disebutkan dalam riwayat, orang yang pertama masuk surga setelah Nabi Rasul, Rasulullah Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang atau orang-orang fakirnya dari kalangan hadirin itu yang oleh para budak orang-orang fakirnya dari kalangan hadirin ada antara mereka adalah hamba babak ya pasti mereka sebagai khalifah tapi miskin al-ladzi al al toni khalifah tapi miskin subhanallah maka sina dia bagi pada sahabat mereka miskin tapi tetap berpikir itu kembali kepada pihak-pihak. Memang betul ya bahwa sayaka dan faku anjakulam kufroh. Hampir saja ke kefakiran itu menjadikan seorang kufur. Memang betul. Apa? Bagi orang yang lemah di Kalau orang yang kuat kemana, ya? dia rela banti tulang demi untuk menjaga bulutnya dan mautnya dari dia rela untuk bersusah payah Daripada duduk di kantor dengan ruangan ber-AC, tapi makan riba Untuk apa? Bahkan dosa riba itu Dalam hadis disebutkan sama Paling kecilnya sama dengan menginai Ibu selama atau sebanyak 40 kali Sekarang kalau ada orang Yang meratakan, saya akan kasih Satu dia, tapi nginai Satu kali saja ibu kabur Oh tidak Tidak ada yang mau ya. Apalagi kalau 40 kali siapa yang Hmm. Ini jadi kita dengan Allah itu tidak bermain kalkulator, Tapi yang kita cari adalah pahala dan kebersamaan hidup kita. Ya. Mungkin disini juga. Kalau ya. Allah bertahun-tahun Ya. Sangbanyak. Ini kan? Kan? Ini kan? Tidak. Ya. Tidak, kan? Sudah ini kan? Berarti penuhnya nanti saya. Baik. Kan? Hey. Ya. Apakah itu apa-apa ketika kita takut kepada takdir yang belum terjadi? Ya. Kita lihat kondisi kemampuan kita di rumah. Kondisi kemampuan kita itu tidak hanya masalah harta kita. Kalau harta insyaallah, Allah jamin Iyakum, Uthum, Allah, Iyum, ya, Uthum, Uthum, Uthum, ayat Ketika ya, mereka sifatir, Allah akan ayahkan mereka. Ya. Di atas harumnya. Waktu ayat bertemu, menjadi ala, yang sampai Allah swt yang urosukoloh itu diwaral. Kalau mereka itu akhir Allah akan kayakan mereka. Maka di balik kedisinan, eh, di balik pernikahan itu ada kayaannya kita. Kaya. Istri kita akan membawa hartanya sendiri. Anak kita ketika kita ketika anak itu lahir akan membawa keskinnya. Dan itu saya rasakan kecil. Ketika di Madinah saya hanya mendapatkan ucapah delapan ratus. 800 ribu itu menulisnya sama dengan 800 ribu. Untuk apa anak-anak sendiri? Ya, belum harus berkeluar rumah. Anak lahir, ya. subhanallah. Rizki dari sini, rizki dari situ. Ya, uh, ada tawaran terjadi hari Alhamdul dan seterusnya. Ya. Mendapatkan bantuan dari uh, dayasan untuk semangat. saja setiap jiwa itu akan datang dengan riskinya masing-masing. Kalau kita nikah pasti istri kita berkawal riskinya. Risk. Namun sekarang yang menjadi masalah di mana apa kita? Apakah ada yang lebih wajib dari penasaran istri? Nah itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita berhenti adik pasti harus kita biadai. Ya sudah kita harus masyarakat dulu untuk membiayai adik dan keluarga kita. Kecuali kalau ibu kita sudah ada yang membiayai adik, adik kita sudah ada yang membiayai adik, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakka Allah. Ya. InsyaAllah ya. Bahkan di dalam ayat dijelaskan juga ya. Jangankan pernikahan, perceraian saja ada harta atau kekayaannya di sini. Ya. Di dalam perceraian itu Allah akan memberikan kepada masing-masing yang bercerai itu rizki. Apalagi ketika seorang menikah, tentu jaminannya lebih tinggi. <tuh> Kau ya. tahu Allah, maka kita tidak usah takut kalau memang tidak ada hal-hal yang menghalangi kita untuk menikah kecuali kalau ada sebuah ibu kita yang harus kita biayai, adik kita yang masih kita bayi, sudah so kita gak sabar-sabar oh Allah SWT ini ya, Ya, ya, ya. Hai, ya. ada pertanyaan Jadi kita tidak terlalu banyak, contohnya dibanding kepercayaan, perbuatan dan amalan lagi. Apakah kafiran juga sebaliknya seperti itu? Jawabannya, iya. Kafiran juga bisa melalui perkataan perbuatan atau amalan hati eh, atau amalan hati. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang ini hal yang atau kebalikan dari hal tersebut bahwa saja kekhawatiran itu hanya berkaitan dengan hati saja. Tentu ini menyelidiki ya, dari dari yang banyak. Memang betul asal dari keimanan adalah hati asalnya. Pokoknya itu ada di dalam hati. Sebaliknya, pokok dari kebushuran ada di dalam hati. Namun bukan hanya itu saja. Ya. Bahkan iman seorang tidak akan sah kecuali ia juga harus mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan ketika mampu. Adapun kalau tidak mampu orang yang bisu, dia bisa dia mengucapkan untuk sah dan sudah selama dia meyakini dalam hati imannya sah, kemudian dia stroke misalnya tidak bisa berbuat apa-apa sudah imannya tetap sah selama dia mampu. dalilnya banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya ukuran itu masuk di dalamnya perbuatan tidak hanya yang amalan hati saja. orang yang pinjam Quran ukuran atau, atau tidak? takdir atau tidak? orang yang pinjam Quran. akhir ini di atas kesepakatan para ulama tidak ada yang berbeda yang Quran kafir, orang yang menuduh Quran dengan sengaja kafir, ya. orang yang memasukkan Quran ke dalam WC, ke dalam air WC kafir sepakat. Langkah ini menunjukkan bahwa saya kekafiran itu tidak hanya keyakinan, di atas kesepakatan para orang. Kemudian perkataan orang yang mencela Rasulullah kafir atau tidak kafir ini di atas kesepakatan. Para ulama bahkan Syaikhul Islam telah ya mengenang satu kitab yang bagus yang bernama As-Sorrimul Maslul Rijal Dimi Rasul Pedang yang terbulus untuk orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Wasallam kalau memang dia tahu ya kemudian tidak terpaksa maka ini jelas dihukumlah demikian juga amalan amalan hati itu merupakan kekufuran ada orang yang meyakini bahwa tidak wajib kufur atau tidak kufur walaupun dia tidak mesti menjadi orang yang kafir kita harus bedakan antara kekufuran dan pelakunya. tidak mesti orang yang melakukan suatu kekufuran itu langsung kafir karena bisa jadi dia dia ada subhan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kekufuran dia pikir itu boleh maka ini dia tidak dikafirin tapi secara hukum, perbuatan itu adalah kufur. Orang yang tidak meyakini sholat wajib. Orang yang menghalalkan zina, Orang yang menghalalkan LGBT. Orang yang menghalalkan ya, nikah sama jenis. Orang yang menghalalkan komer. Dan seterusnya, perkara-perkara yang telah disepakati akan diharamannya. Maka dia kufur dengan keyakinannya. Ada orang yang meyakini sholat tidak wajib. Walaupun dia sholat, maka dia huful, walaupun dia sholat, setiap hari sholat, tapi dalam hatinya meyakini sholat ini tidak wajib, maka dia uh huful. Okay, maka ini, betapa pentingnya kita menjaga kegibanan kita, nah, itu berdasarkan ya, oh, Allah SWT, mudah-mudahan. Sudah, okay. cukup. Okay. Ya. Inggih. Allah. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Semoga menjadi menjadi doa kita semua. Amin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sayyidina Muhammadin. Sedua orang yang wa atwi. Asalamualaikum Bersambung di Indonesia Bersambung di Bahasa Arab sekarang ada Ustaz Isan Di mana? Oh, di Selamat, Selamat. Ya? Selamat jauh ya dari Indonesia Ustaz oh. nanti perayaan di kemis Ustaz sekarang kan, kan katanya kan bentuk semaja jadwal kuliah Oh kuliah Dulu mah Tiap sore hari Kamis, Khamis Awalnya di aula Nah Terus turun kan? Di di Jumaat dihapuskan dia kuliah. Sudah gitu, tapi masih kamus di kawal. Berarti kau ambil di kuliah. Rasa natif. Pertama tu jatuh kali saya tiga hari sebingu tu. Ada subuh. Ada lola yang mau. Insya Allah, Bismillah. Bukan dah kira ni. Ya. Tapi Anand cuma yang mengselenggarakan acara. Alhamdulillah. Jadi, Arif Karim memuat pinjam. Pas ada tes awas waktu, ada akbar kita yang menawarkan diri ke ada. Waduh, kita enggak bisa nikah. Enggak boleh nikah di sana. Jadi, selama-lamanya mesti khar aja kalau itu. Mesti khar aja. Lebih Ya antum lihat kondisi antum sendiri. Nikah itu kan lima hukum. Tergantung masing-masing ada yang wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Nah. Ya, antum lihat kondisinya antum ini wajib, sunnah, makruh. Antum lihat sendiri. Yang sayang. Ya. Masih sunnah sayang. Ia. Kalau antum misalkan masih sunnah, kalau antum masih sunnah untuk menikah, masih bisa ya, apa istilahnya menghindarkan diri dari keburukan sudah antum belajar dulu. Lebih baik. Tapi kalau antum oh ini enggak bisa ini. Eh, sudah. Itu memang itu dekat lebih memahami cara. Ah, iya, Ustaz. Itu konsumsi untuk menumpuan asmanah karena Ini Yang lebih banyak <tuk> mudaratnya mana gitu? Saya dihindari karena kan banyaknya orang udah nikah keturalang dari <tuk> menipu. Iya. <yang> Jadi <tuk> biasanya <tuk> Jadi ya, kalau misalkan itu, kalau antum merasa anak ini kayaknya sudah lah nikah ini Masih bisa anaknya -anak hindari keburukan Sudah, belajar dulu lebih bagus Belajar dulu lebih bagus eh? nah, nah, Itu disayangnya gak lama Cuma ya? Tadi, ya Sebelum berangkat itu <laughs> ada ikuan yang nanya ke anak-anak anak kajian apa? Ke, ini karena bentrok sama dapur Oh ya kalau berhubungan dengan kewajibannya gak masak Tadipun ada anaknya karena bosen karena, karena anak-anak tahu gitu posisi dia ekonominya sekarang bagaimana iya. Terus, Itu tergantung kekewajibannya kalau dia sedang wajib menafkahi dan tidak ada nafkah kecuali dari hal itu itu lebih wajib nah, walaupun dia tetap harus menyempatkan diri gitu minimalnya untuk baca atau dengarkan dari radio atau gimana karena tadi bilang dia minimal isikan waktu seminggu sekali pokoknya hari itu jangan diganggu harus <SILENCIO> kekian gitu. karena kan biasanya kan seminggu itu kita 3 kali gitu kan ada yang 4 kali minimal kata anak semua sekali kamu harus datang kajian misalnya kita beri 6 hari kantong usaha 1 hari buat kajian berarti anak yang kaya dulu iya kaya, kaya. minimalnya kayak satu minggu sekali. Kalau enggak sekarang kan, kalau orang suka bumi, udah ada radio juga ya Walaupun memang keutamanya beda, beda Tapi ketika dia misalkan harus full 7 hari itu harus mencari nafkah, kalau enggak istrinya enggak makan Ya sudah, dia hanya bisa nuntut ilmu dari radio atau dari membaca buku Ini tetap keutamaan kita duduk seperti itu lebih besar, lebih besar. Saja saya bayar tu sabarlah, jam jadi, saya sabarlah. sudah benggah sudah, nikah. punya anak ni kan jadi <laughs> punya punya itu gue nih karena sih anak benar-benar bikin uh, <tuk> tapi jadi kepikiran <-pikir>, stop pesanan <tuk> eh, ini stop pesanan ini stop stop stop dagang aja sekarang di rumah ya, dagang habis wah kajian, jadi goreng jangan banyak banyak nih, dikit aja, ya, cukuplah saja. kedua, di show di rumah istri, alhamdulillah walaupun kadang-kadang ngaselin -kadang tapi kita bisa, ini biar beda. walaupun kadang-kadang duit -kadang, pas-pas, <laughs> tapi nikmat ini nikmat. karena yang kita ternyata benar yang kita yang kita cari itu sebenarnya bukan uang kenikmatan kenyamanan hati gitu, hmm? bukan sih para kayak koruptor kayak orang-orang yang makan di aram nggak bisa tidur nggak tenang mungkin kayak gitu ustadz. Kalau nanya saya ini ini saya lagi ngerasa nikmat nikmati sampai sekarang saya, saya lagi ngerasa nikmat nikmati beruntung enggak gitu punya uang. Pakai buat di rumah, habis besok cari lagi Biar di rumah, ada ya, sedikit Bisa berangkat buat apa gitu Di ya, ya. rumah yang enak, istri enak Yiputan, ini, ini, nyaman, nah, gitu, Makanya, Karena besok, kan, ini bisa nyaman Makanya kadang-kadang, emang istri ngumpulnya kan gini gitu Istri ngumpulnya kadang-kadang, mereka kan banyak pada muda gitu ya Kadang-kadang kebingungan Ustaz, pada kebingungan mau nikah Aku banyak yang mau nikah guruku dia memang. Alah ada biasa sama sudah siap kita dia. Sampai jem sembaralah di rumah. Kalau kau nak di pura lah tu. <satukır, romance> <l Conference>